dari lantai 2 gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Asalamualaikum Syiralan. Apa kabar Anda malam ini? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas izin Allah Allah kembali mempertemukan kita dalam tausiah Serambi FBM. Dan alhamdulillah saya Niko Firza masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala untuk memandu acara kita pada malam hari ini dengan Menjadi pribadi Bermanfaat Syedalun Mungkin Anda sering mendengar Sebuah hadis Yang diwawahatkan oleh Ahmad Yang mengatakan Sebaik-baik manusia Adalah yang Paling bermanfaat bagi Orang lain Menjadi pribadi yang bermanfaat Tentu ini adalah salah satu karakter Yang harus dimiliki oleh seorang muslim Seorang muslim Lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain Bukan hanya mencari manfaat dari orang Atau memanfaatkan orang lain Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam Yang penuh cinta Yaitu memberi Anda juga mungkin sering membaca tafsir Quran Yaitu Quran surat ke 17 ayat 7 Jika kalian berbuat baik Sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri Dan Shadalun hadis riwayat muslim juga menyampaikan Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan Niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat Seperti apakah menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita akan membahasnya bersama Ustadz yang insyaallah juga sangat akrab dengan ruang dengar Anda. Beliau adalah Ustadz Syahrial SHI. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz malam ini? baik. Ya. Proses di KUA masih lancar, Ustaz eh uh, lancar-lancar sedikit <laughs> Alhamdulillah semoga ada kabar baiknya. Kabar baiknya itu adalah eh uh, kalau selama ini mungkin kalau kita dengar banyak angka perceraian ya khususnya mungkin di kota Badaceng. Badaceng ya, mungkin ke depan karena banyak orang memahami bagaimana bisa menjadi pribadi yang bermanfaat sehingga angka perceraian itu berkurang ya bisa diminimalisir Contoh, lah iya bisa diminimalisir contohnya paling sederhana adalah ketika suami bisa bermanfaat untuk uh, Istrinya, istri istri ya. ya salah satunya adalah mengayomi di bagian ya baik Ustaz kalau kita telisik dari maknanya sendiri seperti apa menjadi pribadi yang bermanfaat ini baik terima kasih Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du faqallaahu ta'ala fi kitaabihil 'aziiz In, ahsantum ahsantum in SAW, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan uh, sedikit kesempatan untuk kita sehingga kita semuanya dapat menikmati suatu malam yang sangat istimewa. Kalau dengan istilah bahasa Islamnya dikatakan dengan sayyidul ayam. Uh, malam ataupun hari yang mulia adalah malam ataupun hari Jumat. Uh, kemudian selawat dan salam dialamatkan kepada kepenguasa alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. Syedralun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berangkat dari sebuah kisah suatu hari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an beritikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seseorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid, lalu Abu Hurairah menghampirinya. Kemudian menanyakan, "Ada apa gerangan sehingga engkau nampak bersedih? Apakah engkau ada suatu masalah besar?" katanya. Abu Hurairah pun segera menawarkan satu bantuan kepada pemuda tersebut. Kemudian si pemuda ini lantas terbingung, terbingung-bingung, kenapa ini kok ada seorang sahabat Nabi belum sempat beritikaf di masjid datang menghampiri saya kemudian menawarkan suatu bantuan. Kemudian Abu Hurairah mengajak si pemuda ini keluar ayo kita keluar. Wahai saudaraku, aku akan memenuhi keperluanmu kata Abu Hurairah. Kemudian si pemuda ini bertanya kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, apakah kau akan meninggalkan i'tikaf ini demi menolongku?" tanya seorang tersebut. "Ya," katanya. "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saya sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik baginya daripada i'tikaf di masjid selama sebulan." hadit ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Iya. Hmm. Yeah. Jadi sebagaimana uh, uh, kisah yang diuraikan oleh Abu Hurairah ini, seharusnya seorang muslim itu harus memiliki keterpanggilan hatinya untuk menolong saudaranya. Hmm. Tanpa dikomandui, hmm. begitu melihat ada seorang yang sedih ataupun orang lain lagi digluti dengan masalah, seorang muslim itu dituntut untuk melihat secara langsung mendekati orang tersebut dan menanyakan masalahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurarah Abu Hurairah karena dalam konteks ini pemahamannya adalah orang yang melakukan ataupun membantu saudaranya berkontribusi terhadap masalahnya menyelesaikan masalahnya itu sama sama seperti Salat sunat selama sebulan penuh hmm. yeah. jadi nilainya seperti itu Makanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pribadi yang agung yang penuh dalam keteladanan, pernah berpesan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah orang yang paling, yang paling bermanfaat bagi yang lainnya oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Nahiyul Umuddin berdasarkan hadis ini Imam Al-Ghazali ini melahirkan sebuah konsep Yeah. dalam pergaulan dengan manusia sehingga dia memberi nama dengan nafiu lighairi nafiu lighairi adalah satu karakter yang membentuk manusia sehingga pribadinya itu menjadi pribadi yang bermanfaat tidak yeah. hanya untuk dirinya bahkan untuk lingkungan orang lain jadi dalam hal ini intinya adalah yang ingin kita uraikan persoalan di sini adalah ada dua persoalan yang pertama adalah dalam konteks fikih dikatakan ada istilah ibadah mahdhah ada ghairu mahdhah. Iya. Jadi eh uh, ibadah mahdhah ini ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah satu ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi dalam konteks ini bisa dikategorikan adalah Uh, hubungan sosial, hubungan hmm. ekonomi, hubungan politik Itu semuanya masuk ke ghairumahdohnya Jadi khairunnas ini Anfa'uhum linnas Nafi'un laghairihini Adalah lebih dekat kepada Hal-hal yang berhubungan dengan manusia itu sendiri Sehingga dalam hal ini Imam Al-Ghazali apa namanya mem membagikan Nafi' Laghairihini Kepada lima tingkatan Yang pertama adalah Sesuorang akan terwujud Nafiun lagairih Akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain Apabila dia punya ilmu Yang ilmunya tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain Masalahnya sekarang orang banyak berilmu Tapi tidak bermanfaat bagi orang lain Ataupun malah menyusahkan dan menyesatkan orang lain yeah. Nah ini permasalahan sekarang Jadi dalam Islam Bukan tinggi rendahnya ilmu Tapi sisi manfaatnya yang dilihat hmm, ya. Maka dalam hal ini Ketika seseorang tersebut punya ilmu Ada ilmu pengetahuan agama Ada ilmu pengetahuan umum Yang ilmu tersebut uh, Bisa dia manfaatkan untuk mengajarkan orang lain Melatih orang lain Memberdayakan orang lain dengan ilmu yang dia miliki Maka potensi ilmu ini Itu akan Memberikan manfaat kepada orang lain Yang orang tersebut Dengan memanfaatkan ilmu tersebut Pahalanya itu Tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakannya itu hmm. Jadi ketika saya berbuat baik Dengan ilmu yang saya miliki Saya ajarkan anak-anak Saya ajarkan istri dan anak-anak di rumah Kemudian istri dan anak pun menjalannya Apa yang saya bicarakan Apa yang saya terapkan itu Itu pahalanya terhadap saya itu Allah kasih dua pahala Yang pertama pahala ilmunya ilmu yang saya miliki yang kedua adalah pahala yang dikerjakan oleh anak-anak istri kita tanpa mengurangi pahala mereka itu sendiri. Hmm. yang kedua kata Imam Al Ghazali seseorang akan mempunyai sifat nafiullahih melalui hartanya harta yang dia miliki ini yeah. uh, yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dia pergunakan bisa membantu orang lain. Ya di harta yang ada padanya itu dia paham betul bahwasanya ada hak orang lain di situ. Dia gunakan, dia manfaatkan, dia sedekahkan. Ya ini artinya dia sudah mengamalkan sisi manfaat yang memang dalam konteks Imam Al-Ghazali dikatakan dengan nafiu laghairi. Yang ketiga adalah ada waktu dan tenaga. Waktu yang dia miliki, tenaga yang dia, yang ada pada dia itu, dia bisa mampu dia selesaikan urusan orang lain, mampu dia mendengar keluhkosah orang lain, membantu orang lain melakukan sesuatu, nah ini yang paling penting, contoh kecil misalnya kita pergi ke pasar, katakanlah ke pasar penayung, begitu di pasar penayung, kalau di pagi hari itu ada ibu-ibu yang sudah tua, nenek- nenek- nenek ya, eh dinamukan mukat -Muka gule di ketika kita melihat uh, nenek ataupun orang yang sudah lanjut usianya tapi masih yeah. masih punya semangat untuk uh, membangkitkan ekonominya kita akan merasa uh, ada sesuatu yang beda di situ kan ketika ibu-ibu itu uh, yang sudah lanjut usia dia membawakan apa namanya hasil dagangannya Pada saat itu tidak ada orang yang, yang mengangkat hmm. kemudian tiba-tiba kita mengangkat Nah itulah sesuatu Subhanum. yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain yeah. sangat nah, simpel sekali simpel sederhana sekali kemudian kita timbul pertanyaan juga begitu banyak hal yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita tapi itu menyedi sia-sia di hadapan kita tidak kita pergunakan dengan sedemikian rupa sehingga terlewat begitu saja Ada banyak pahala, ada banyak hal ibadah yang perlu kita lakukan, kita tingkatkan antar sesama kita, yang seharusnya itu menjadi nilai ibadah, justru sebaliknya menjadi dosa, iya. ketika kita melihat orang yang uh, meminta-minta misalnya, kita cenderung mengatakan, pe, ya minta pak luna, lu tak minta kuro, padahal bukan itu persoalannya, persoalannya adalah kita harus melihat dari sisi kemanusiaan, hmm. Pantas enggak kita keluarkan kata-kata yang memang menyakitkan hati orang lain. Kalau memang kita tidak mau kasih ya kita diam aja. saya udah selesai. Yeah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang selanjutnya, yang keempat adalah. Uh, menjaga tutur kata, perkataan yang baik. Lisan yang yang kita punya itu kita jaga. Artinya, lisan yang kita miliki, mulut yang kita miliki ini, kita bisa memanfaatkannya untuk memotivasi orang lain, menenangkan hati orang lain, ataupun mengajak orang lain kepada jalan kebaikan. Nah, ini adalah bahagian daripada nafi'ul lagayrih, konsep yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam uh, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan terakhir adalah uh, sikap kita. Sikap itu adalah bahagian daripada manfaat juga uh, Sikap kita terhadap diri kita Terhadap anak istri kita di rumah Terhadap lingkungan kita Bahkan terhadap binatang yeah. Terhadap orang-orang uh, Jangankan untuk orang Islam Untuk orang kafir pun kita harus menjaga, menjaga tata krama sebenarnya Selama orang non-Islam itu tidak mengganggu kehidupan kita Kehidupan umat beragama terdama yang menyangkut dengan akidah kita sendiri. Maka ketika kita mampu menjaga tutur kata kita dengan baik, kita manfaatkan untuk memotivasi orang lain, kita manfaatkan untuk mengajak kebaikan, untuk mengajak untuk mendakwahkan orang mengajak kepada hal-hal yang baik. Kelima-lima hal ini apabila mampu kita amalkan, ini akan mendatangkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima hal ini Bila kita memputerapkan dengan hati yang ikhlas Inilah karakter uh, Apa namanya Sisi akhlak kita yang sudah mengakar pada diri kita Yang selanjutnya disebut dengan Nafiun lagairih Adalah pribadi yang bisa bermanfaat kepada Orang lain uh, Jadi saya kira demikian iya, Yang menyangkut baik. dengan beberapa pesan uh, Imam Al Ghazali ya, hmm. Terkait dengan Hubungan kita dengan sesama manusia Atau dalam hal ini adalah Kita Bisa diambil manfaat oleh ya. orang lain hmm. Tapi tidak dimanfaatkan ya. Tapi uh, tidak <laughs> dimanfaatkan Ataupun kalau lagi, nah, kita memanfaatkan orang lain, ya. Orang ya, orang lain. Ya, ini. Nah, ini agak sedikit susah juga <laughs> Membedakan Artinya gini Ketika memang ketika kita butuh ya Mungkin ada seseorang yang Mudah kita cari Kemudian kita bisa menyampaikan Keluh kesah kita Dan kemudian bagaimana kita Cara membedakan uh, Bagaimana cara dikatakan Kita memanfaatkan orang lain Sementara pada saat itu memang uh, Ketika kita susah Memang orang tersebut yang sering menolong kita Mungkin nanti dijawab Star, ya yeah. Baik, sederhana nice. untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Kami tetap menunggu Atensi Anda di 06516371727 Atau di 0811 Jangan lupa Tausia Srambe FM Anda juga bisa simak via streaming Di www.srambefm.com Semoga Malam Jumat ini semakin berkah ketika Anda Memfokuskan diri untuk mendengarkan Tausia ini Sehingga ilmu dan amalan kita Terus bertambah serilun Kami akan kembali sesaat lagi Sudarlun PLN Aceh menginformasikan kepada seluruh pelanggan tentang kondisi sistem Banda Aceh akibat blackout pada 6 April 2017. Area BNA Penyulang Padam. Periode Padam pukul 18.00 hingga pukul 21.00 meliputi 1. Nehen, Kerungcut, Kaju, Lambadalu, Komplek Buda Suci, Ujung Bate, Kerungraya, Alunaga. 2. Pocot Baren, Kampung Kramat Asrama, PHB, Jalan Pocot Baren. Tiga, Belang Bintang, Desa Siron, Desa Aji, Desa Payau, Desa Cot Gendut, Desa Mancang, Kurung Ano, Kecamatan Belang Bintang, Kemukiman Gani, Bandara Sim. 4 Kurung Raya, Kurung Raya Lampanah Lengah, Pelabuhan Malahayati, Lamreh, Depo Pertamina. 5. Indrapuri Desa Lampre Desa Lam Tengoh, Desa Niron, Desa Baid, Desa Anuk Galung, Desa Samahani, Kecamatan Samahani. 6. wilayah Sare. Kota Janto, Slimum, Sare, Tano Abe, Lamteba, Desa Teladan. 7 Kota Janto, Kota Janto, Slimum, Sare, Tano Abe, Lamteba, Desa Teladan. 8 Lamteba, Desa Lamteba, Selimum. 9 Kayele, Desa Kayele, Desa Lambunot Pekambilui, Kecamatan Simpang 3. 10 BA 30, Lung Raya dan sekitarnya. Penyulang normal sudah menyala meliputi 1 chord iri. Nasa, Intan, Rumpit, Coriri, Dua, Nesu, Panteri sebagian, Blancut, Labui, Jalan Tenyak Makam, Nesu, Lam Lagang, Jalan Rota Hila, Simpang Surabaya sebagian peniti. Simpang Surabaya sebagian peniti. 3 kota SUTM, Jambutape, Kota Alam, Simpang Lima, Penayung, Kesdam. Empat, Lam Lamtemen SUTM, Lam Lamtemen Simpang Roddik, Gecumnara, BTN Garut, Surin, Jalan Jaman, Jaman, Jaman, Jaman, 5 Lamtemen SKTM, Lamtemen Jalan Cunnya Adin dan sekitarnya, Jalan Tengku Umar sekitarnya. 6 Penayung, Penayung Lampulong, TPI Lama, Simpanggano, Alunaga, seputaran Makam Syakwala. 7 Matai, Jalan Sudirman, Perumnas Lambu, Matai Ketapang, Uletui. 8 Lamreng, Mukim Lambeng Darul Imarah. 9 Lubuk, Lubuk, Anegalung, Montasik, Sibre. 10 EXP Indrapuri. Lampaku Kutacotgli Mukim Gleyung Samahani PK Samahani Desa Samahani dan Lampaku sekitarnya PK Muntasik Desa Muntasik 11 PDAM PDAM dan sekitarnya 12 Serambi Desa Santan pagar air Kampung Tanjung periode rencana padam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24.00 meliputi pagar air Lung Bata, Hotel Grand pagar air 2. Lamjame de Salamjames bagian Pekan Badak sebagian, sebagian Ulele. 3. Kota Janto. Kota Janto Selimum Sare Tano Abe Lamtebah Desa Teladan. 4. Bayu dan sekitarnya. 5. Matai dan sekitarnya. 6. Loknga Lepung Loknga Lampu Dung. 7. Prada PLTD Panteri Brawe Jambutapi RSUDZA Stadion Dimurtala Prada Kantor PLN Wilayah Aceh. Delapan lam gugup, Imasin, Jalan Cipineng, Jalan Kebun Raja, Menasapapun, Lam Gugup, Jalan Tenyak Makam, sebagian. Demikian diberitahukan atas perhatian Anda diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pesan ini disampaikan oleh Humas PLN Aceh. Syederalun Pastikan Anda terbebas dari bahan berbahaya dan bahan yang dilarang pada kosmetik yang Anda pakai. Bahan berbahaya dan bahan yang dilarang tersebut antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat, pewarna tekstil, vitamin K, dan steroid thiamsinolon asetonida. Bahan berbahaya dan dilarang tersebut dapat menyebabkan alergi, penyebab kanker, atau karsinogenik, sampai dengan teratogenik atau cacat janin. Cek klik kosmetik Anda, cek kemasan, label, izin edar, serta kada Izin edar kosmetik ditandai dengan notifikasi berupa huruf N diikuti huruf A, B, C, D, atau E disertai dengan 11 digit angka. Pastikan nomor tersebut terdaftar di Badan POM RI. Cek di www.pom.go.id Informasi lebih lanjut, hubungi Balai Besar POM di Banda Aceh, Jalan Tengku Haji Muhammad Daud Mureh, nomor 110 Banda Aceh. Telepon dan fax 0651-22735 Atau handphone 0813 Atau via media online, twitter at bpomaceh, fbbpomaceh Atau email ke serliknat at yahoo.com Atau ulpknat at yahoo.co.id Kunjungi kami di website www.pom.co.id dan sipoma.net Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Bun, Bunda. Yo. Kamacet, bun. Yo, ya. Boleh jatuhlah, Juh. Untuk kamu jatuh, Bun. Juh, mm -hmm. eh, ya. Kadeh, nyoh. Boleh Bun. Tidak ada mati, Juh. Han e adun, nyoh. Lepih, Tad. Juh, ya. Kenapa, ya? Bukan mentang kaca ajih ya. Hmm, hmm, hmm. Bahkan dengan angin alam. Kenapa, Bunda? Lebih ajaklah kau. Haa? Aik datangnya. Dia akan menambahkan angin yang teruk, Bunda. Datuk mentang kaca ajih saja. Alah, ayah-ayah. Lebih -ayah. susah. Bunda hmm. nak main minyak angin cap kapal. Hmm, hmm. Menyok ayah hitam angin hmm. atau memak. Hmm. Nubuh minyak angin cap kapal. Nubuh saja. Opa dah lah. Bicik, Bunda. God dar muri gede hangat menyucap kapaknya. Kamari tegar gede lon. Hanita ni angin atawa mumang selama ni me modok. Nyo menyekenang angin berangkapa pi. Je, hana masalah hai bun. Gunakan selalu minyak angin cap kapak untuk urusan masuk angin, encok, influenza, keseleo, digigit nyamuk dan mabuk dalam perjalanan. Sudah terbukti hasilnya. Minyak angin cap kapak cocok untuk segala suasana, hangat dengan wangi yang menyenangkan untuk semua usia. Sediakan selalu minyak angin cap kapak di rumah Anda. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Apa itu? Apa itu? Ini dia-nya dia. Bukan itu dia-nya dia. Hai, saya, dikini. Meno plu, Ibu Partimah kan genja umrah. Ai mano kop nyanyak umrah, keje dron yang susah. Metiak dan jiji eh, kanyan plu hai. Geju yak uruh bak long nah. Ai plu, acik ka bantu lah sian. Menyay Ibu Partimah hendak ajak umrah, nejak daftar laju ba travel istighlal. Pu plu Travel Istiklal nan tepu Gino tengah nak paket umrah super promo 17 juta sekuritori be eh pesawat Air Asia dan 18 juta sekuritori be eh pesawat Garuda Indonesia dan pesawat Saudi Arabia langsung Madinah dan yang haia lamalo tanpa harus menunggu lama Yang perlu anda tahu bahawa pendaftaran terakhir tangai siklo Februari 2017 dan kuota di terbatas. Nyok ka bere. Dino laju kuyak pegah bagi ibu Fatimah. Hai mano? Nedang lagi lah habis ku pegah. Tajak umrah lewat travel istiqlal, apabila fasilitas hotel dan pesawat yang dijanjikan tidak terpenuhi, maka garansi sirtuh persen uang kembali dengan utuh. Dan apabila Ibu Patimah nak geminta peserta limang belah draw, maka Gopnyansi draw gratis berangkat menurut. Hai Mano, menyenanggolom jelas, nihubungi laju 0821-6314-4977 atau 0813-8944-5151 Travel Istiqlal, ahlinya penyucian hati di Nana Suci. Travel Istiqlal, beralamat di Jalan Ayah Hamid nomor 9A, Lampri, Banda Aceh. ,2 Syarol, terima kasih Anda masih bersama kami Dan nah, tema kita malam ini Menjadi Perbadi bermanfaat Bersama narasumber kita Ustadz Syahrial Baik untuk Anda yang ingin bergabung Kami akan tunggu di 051637172 Atau di 0811689020 Baik Ustadz Seperti yang saya tanyakan Sebelum break tadi Ustadz Mungkin bisa yeah. dijelaskan beda memberi manfaat menjadi ataupun dimanfaatkan mm. Eh kalau kita memanfaatkan orang lain artinya kita punya kepentingan di situ. E, sementara dalam Islam yang dinilai memberi manfaat itu adalah sisi keikhlasan yang kita miliki. Yeah. Makanya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat hal utama yang paling penting adalah melatih diri dulu. Mm. Membiasakan diri Kemudian kita suka dengan pribadi kita yang memang bisa membantu orang lain ya. Atau dengan bahasa lain memberi manfaat itu adalah membantu orang lain Dengan ya. berbagai macam cara Dengan berbagai apa namanya profesi yang kita miliki Apakah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang dokter hmm. Yang intinya adalah dengan profesi, dengan pangkat yang kita miliki itu kita tidak semena-mena dengan orang lain. Kita tidak begitu saja uh, yeah. kita bisa memanfaatkan jabatan kita untuk membantu orang. Itu itu namanya adalah memberi manfaat. Mm -hmm. Ketika seorang uh, kepala dinas yang baru dilantik oleh Gubernur misalnya dia punya banyak pekerjaan yang harus dia atasi uh, menurut kedinasannya Artinya ketika dia berada dalam kursi tersebut Dia tidak memanfaatkan kursi itu Hanyalah untuk kepentingan pribadinya Melainkanlah untuk kepentingan orang banyak Bahkan eh, kepentingan pribadinya itu di, apa, di, Digeserkan demi kepentingan orang lain yang lebih bermanfaat Nah ini namanya memberi manfaat Membantu orang lain dengan cara-cara eh, Dengan keikhlasan Dengan kerelaan ya Sementara menjadi manfaat Adalah uh, Karakter yang kita miliki Akhlak yang kita punya Ilmu yang ada pada kita Itu bisa dicontoh oleh orang Bisa dijadikan kita ini sebagai teladan yeah. uh, Bapak itu Kebiasaannya Misalnya makannya Tangan kanan terus Tidak mm -hmm. pernah dengan tangan kiri Itu kebiasaan baik Bapak itu yeah. Ditiru oleh, oleh orang lain itu Itu pribadinya menjadi manfaat pribadi yang bermanfaat namanya pribadi yang bisa dicontoh diikuti Diteladani oleh orang lain hmm. uh. yeah. jadi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun uh, 14 abad yang lalu dia dilahirkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian dibesarkan diberikan mukjizat oleh Allah sehingga dia menjadi satu manusia yang agung manusia yang memiliki pribadi keteladananannya yang sangat baik ya Rasulullah itu menjadi sebuah teladan menjadi sesuatu eh, patokan bagi kita eh. untuk menentukan sikap kita kita harus mengikuti dulu Rasulullah sallallahu alaihi dalam bersikap dalam ber eh, dalam bertamu dalam bertata krama dalam kehidupannya sehari-hari itu artinya Rasulullah menjadi manfaat Tidak hanya sekedar menjadi manfaat terhadap dirinya Bahkan kehidupan Rasulullah juga Setelah manfaat berperasasti Arti berprasasti dikenang sampai sekarang Rasulullah orang yang paling dikenang sampai sekarang Seolah-olah Rasulullah itu masih ada hmm, yeah. nah, Padahal sudah 14 abad yang lalu nah, Inilah yang dinamakan dengan menjadi men menjadi pribadi yang bermanfaat Sebenarnya dalam Islam itu adalah Bermanfaat kepada orang lain adalah uh, Menjadi pribadi Karakter yang kita miliki itu Bisa mengubah sikap orang lain Bisa membuat orang lain uh, Terkagum-kagum dengan kita Bisa membuat orang lain uh, Mengikuti apa yang kita lakukan Dan apa yang kita katakan Inilah yang diharapkan Menurut konsep Imam Al-Ghazali Atau yang dikenal dengan Nafi'un Lagairih Menjadi pribadi yang bermanfaat Maka oleh karena itu Dalam hal ini Kita sangat dituntut Menjadi pribadi yang bermanfaat Menjadi pribadi yang bisa menolong orang lain Dalam Bentuk apapun Diminta atau tidak diminta yeah. ya, Tentunya dalam hal, hal ini Dalam teks yang berbeda ya, ketika, orang, ketika kita menjadi seorang guru Tentu dalam profesi kita sebagai seorang guru artinya mendidik anak itu tidak hanya mentransfer ilmu hmm. tapi kita yang paling utama adalah apa yang ada pada diri kita itu bisa diambil manfaat oleh anak-anak didik kita begitu juga dengan seorang guru pengajian tidak hanya sekedar mengajar ngaji kayak bubuk-bubuk menteng ro lagi draw. <laughs> ya, ini bahaya juga tapi yang paling penting yeah. ada sesuatu manfaat yang bisa di diambil oleh seorang murid Kemudian murid tersebut itu menjadi teladan yang baik Dan diikuti oleh teman-temannya Disebabkan karena gurunya yang mulia yeah. mm. Maka oleh karena itu yang uh, Rasulullah Alaihi Wasallam Mengatakan dalam sebuah hadis Maka Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya Maka Allah membantu keperluannya Jadi Orang yang cenderung membantu orang lain Apakah itu karena faktor uh, ekonomi ataupun karena hal-hal yang lain yang sifatnya sosial, Allah akan membantu keperluan orang tersebut. Dan ini adalah janji Rasulullah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha," kata Allah. Jika kamu berbuat baik berarti berbuat baik bagi dirimu sendiri dan juga sebaliknya jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi salah satu berbuat kebaikan itu adalah efek kebaikan itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Akan kembali yaitu. kepada diri kita sendiri. Ayat ini kalau kita membaca uh, tafsir ayat ini. Yeah. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Pada masa Bani Israil Di Bani Israil itu banyak Karena Allah berikan mereka kelebihan berupa kekuatan Baik kekuatan fisik ataupun kekuatan daya pikirnya Sehingga mereka sering melakukan kerusakan Mereka sering membuat permusuhan diantara kelompok-kelompok mereka sendiri Sehingga pada suatu hari mereka begitu ada Orang-orang yang berkuasa diantara kaum-kaum mereka tersebut Mereka menggunakan kekuasaannya itu Untuk menghancurkan orang-orang yang lemah hmm. Menghancurkan rumahnya Menghancurkan tanahnya Menghancurkan pertaniannya saat itu Sehingga Para mufasir Para ahli-ahli tafsir memahami ayat ini In, ahsut, in ahsantum ahsantuli amfusikum Wa in asa'atum falaha ini. Ada dua hal di sini pelajaran yang dapat kita petik Yang pertama adalah Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan Yang kita kerjakan setiap hari Itu tidak akan membuat Allah itu merugi Ataupun yeah. tidak membuat Allah itu menguntungkan Mau kita buat baik Mau kita buat buruk, buat jahat Tidak menguntungkan bagi Allah yeah. Justru kebalikannya Justru itu yang akan menguntungkan Ataupun yang membuat kita sengsara Kita sendiri yeah. Kalau kita kerjakan yang baik Ya otomatis uh, kita akan mendapatkan pahala tapi sebaliknya kalau kita kerjakan yang jahat ataupun kerusakan tentu sudah sunnatullah itu akan kita akan dibinasakan suatu saat nah, jadi yang pertama adalah Allah tidak akan merasa diuntungkan dengan kita membuat baik hmm. dan Allah juga tidak akan merasa dirugikan ketika kita membuat buruk ini adalah ilmu tauhidnya yeah. yang kedua sudah merupakan sunnatullah Ketika seseorang berbuat baik, maka dia akan menuai pahala. Adapun kebaikan-kebaikan hmm. lain yang di yang yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Juga sebaliknya ketika orang berbuat jahat ataupun satu kerusakan, kemudaratan, itu yang kemudaratan ataupun kejahatan itu justru akan membinasakan dirinya sendiri. Hmm. Jadi demikian kalau dalam agama, kalau baik, baik Allah balas, ya. kalau bolong tentu buruk juga Allah balas. Baik tadi <coughs> Ustadz sempat menyampa menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita mulai kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan. Sementara kita tahu bahwa sesungguhnya sesuai dengan sunnatullah, ketika kita berbuat baik, itu pahala yang akan kita dapatkan. Akan kita Ada dapat. tidak Ustadz Iming-iming lain bagi orang yang bermanfaat buat orang lain. Baik itu dari rezekinya, dari keberkahan hidupnya dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dibahas di segmen akhir Ustadz Dan Syedalun kami tetap menunggu Atensi Anda untuk bisa bergabung Mungkin saat ini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing Apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain Atau sebaliknya kita sudah dimanfaatkan oleh orang lain Atas posisi kita mungkin Atas kedudukan kita dan sebagainya ya Tapi ingat seperti yang disampaikan tadi Sesuai dengan sunatullah, apabila kita berbuat baik, maka balasannya adalah pahala. Dan apabila kita berbuat baik pula, sesungguhnya akan ada kebaikan yang akan kita tuain nantinya. Kami akan kembali lagi Syedalun, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Syedalun Ingin mobil Anda tampil eksklusif dengan kaca film yang berguna sebagai proteksi dari panas matahari, meningkatkan efisiensi bahan bakar, menjaga privasi pada interior, serta memperkuat struktur kaca mobil? Nah, semua itu bisa Anda dapatkan di Danis. Dengan merek yang berkualitas tinggi seperti 3M Auto Film, Perfection's Window Film, Solar Screen, dan Sun Control. Selain itu, Anda juga bisa memasang cover jok mobil agar terhindar dari kotoran dan cairan berwarna. Kenapa Anda harus memasang kaca film dan cover jok mobil di Danis? One Day Finish, satu hari siap untuk pengerjaan jok dan kaca film mobil. Banyak pilihan jenis material dan bahan yang digunakan 100% asli Pastinya aman bagi kesehatan dan lingkungan Garansi sampai dengan 7 tahun untuk kaca film mobil Made in USA Dan garansi sampai dengan 5 tahun untuk jok kulit asli Made in Germany dan Italy Kualitas pemasangannya yang didukung oleh teknisi profesional dari Danish Gratis biaya perawatan ringan dan delivery service Dan garansi hasil pengerjaan dijamin rapi Uang kembali jika tidak rapi Segera kunjungi showroom dan workshop Danish di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137 hingga 140 Mibo, Banda Aceh. Dan Danish di Jalan Tengku Imum Lombata nomor 37 hingga 39, Banda Aceh. Danish, ahlinya cover jok dan kaca film mobil. Sudarlun PLN Aceh menginformasikan kepada seluruh pelanggan tentang kondisi sistem Banda Aceh akibat blackout pada 6 April 2017. Area BNA Penyulang Padam. Periode pada pukul 18.00 hingga pukul 21.00 meliputi 1. Nehen, Kerungcut, Kaju Lambadalu, Komplek Budha Suci, Ujung Bate, Kerung Raya, Alunaga. 2. Pocot Baren, Kampung Kramat Asrama PHB, Jalan Pocot Baren. 3. Belang Bintang, Desa Siron, Desa Aji, Desa Payau, Desa Cot Gendut, Desa Mancang, Kerung Ano, Kecamatan Belang Bintang, Kemukiman Gani, Bandara Sim. 4. Kerung Raya, Kerung Raya Lampanah Lengah, Pelabuhan Malahayati, lamre Depo Pertamina 5 Indrapuri, Desa Lampre, Desa Lamtengo, Desa Niron, Desa Baid, Desa Anugalung, Desa Samahani, Kecamatan Samahani 6 Wilayah Sare Kota Janto, Selimum, Sare, Tano Abe, Lamteba, Desa Teladan Tujuh, Kota Janto, Kota Janto, Selimum, Sare, Tano Abe, Lamteba, Desa Teladan Delapan, Lamteba, Desa Lamteba, Selimum Sembilan, Kayili, Desa Kayili, Desa Desa Lambunut, Pekan Bilui, Kecamatan Simpang 3. 10 BA 30, Lung Raya dan sekitarnya, penyulang normal, sudah menyala meliputi 1 Cot Iri, Menasa Intan, Rumpit, Cot Iri, 2 Nesu, Panteri sebagian, Belangcut, Labui, Jalan Tenyak Makam, Nesu, Lam Lagang, Jalan Rota Hila, Simpang Surabaya sebagian peniti. Simpang Surabaya sebagian peniti. Tiga, Kota SUTM, Jambutapai, Kuta Alam, Simpang Lima, Penayung, Kesdam. Empat, Lamtemen SUTM, Lamtemen Simpang Rodi, Gujum Nara, BTN Garut, Surin, Jalan Pemancar, Punggai Belangcut, sebagian. Lima, Lamtemen SKTM, Lamtemen Jalan Junya dan Sekitarnya, Jalan Tengku Umar, Sekitarnya. Enam, Penayung, Penayung Lampulong, TPI Lama, Simpang Gano, Alunaga, Seputaran Makam Syahkuala. 7 Matai, Jalan Sudirman, Perumnas Lambu, Matai Ketapang, Uletui 8 Lamreng, Mukim Lamreng, Darul Imara 9 Lubuk, Lubuk, Anegalung, Montasik, Sibre 10 EXP Indrapuri, Lampaku, Kutacut Gli, Mukim Gliyeng, Samahani, PK Samahani, Desa Samahani dan Lampaku Sekitarnya PK Montasik, Desa Montasik 11 PDAM PDAM dan sekitarnya, 12, Serambi, Desa Santan, Pagar Air, Kampung Tanjung. Periode Rencana Padam, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24.00 meliputi Pagar Air, Lung Bata, Hotel Grenangro, Pagar Air, 2, Lam Jame, Desa Lam Jame, sebagian Pekan Bada, sebagian Ulele. 3, Kota Janto, Kota Janto, Selimum, Sare, Tano Abe, Lam Teba, Desa Teladan. 4, Bayu dan sekitarnya. 5 Matai dan sekitarnya, 6 Lok Nga, Lepung, Lok Nga, lampu Ulung 7 Prada PLTD, Panterik, Brawe, Jambutapih, RSUZA, Stadion Dimurtala, Prada, kantor PLN wilayah Aceh. 8 Lam Gugup, Imasin, Jalan Cipineng, Jalan kebon Raja, Menasapapun, Lam Gugup, Jalan Tenyak Makam, sebagian. Demikian diberitahukan atas perhatian Anda diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pesan ini disampaikan oleh Humas PLN Aceh. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Jamkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tas kirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju Siratau Mustafim, Tausiyah. Tausiyah. Ikuti Tausiyah Interaktif, dengarkan dengan seksama. Setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 MHz serambi FM di batas kota. Tausiyah. 90,2 Seram BFM Sheralon masih dengan Tema Menjadi Pribadi yang bermanfaat Untuk Anda yang ingin bergabung Silahkan di 0651637172 Atau di 0811689020 Anda juga bisa mendengarkan Tau malam ini via streaming Di www.serambfm.com Baik Ustadz Syahrial Kalau kita melihat Keuntungan-keuntungan lainnya Ketika kita bisa bermanfaat Untuk orang lain usah, selain yang Seperti yang usaha sampaikan tadi Ada yang lain tidak Keuntungannya jelas Rasulullah katakan dalam hadis Bukhari Bahwasannya e, Kata Rasulullah Setiap persendian manusia itu Diwajibkan untuk bersedekah Kebaikan mananya Jadi sendi-sendi yang ada pada diri kita ini Adalah kita wajib sedekah setiap hari Adiyan dengan kebaikan tentunya. Di setiap hari mulai matahari terbit, berbuat adil, sedekah menolong menolong orang lain itu bagian daripada sedekah. Hmm. Jadi hal-hal lain di sini adalah di samping kita bermanfaat juga setiap kebaikan yang kita miliki itu akan Allah nilai sebagai nilai sedekah. Nian, hmm. apapun yang kita kerjakan selama itu bermanfaat, baik Bisa diikuti oleh orang lain Itu akan bernilai sedekah yeah. Karena pada dasarnya hmm. Tidak hanya kebaikan perbuatan kita saja yang dinilai sedekah Tapi tubuh kita ini hmm. Setiap hari memang harus kita keluarkan sedekah baik Sendi-sendi yang ada tulang-tulang rosu ini dituntun untuk memberikan sedekah setiap hari Baik, kita pending Sampai disitu Ustadz Nanti kita lanjutkan lagi Kita sambut yang sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Amri di Simpang Surabaya Pak Amri Simpang Amri. Surabaya Selamat Pak Amri, apa yang hmm. ingin ditanyakan? Uh, begini, misal. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Amri Ya, ya Alhamdulillah, ini bagus betul ini temanya malamnya Alhamdulillah nah, Jadi begini, ini saya akan Ya sudah termasuk Ya tengah tua lah tua betul enggak juga kan. Iya. Yeah. Iya, hari ini saya terasa saya... banyak apa beberapa teman kita ini atau saudara-saudara kita ini yang tiba-tiba melihat saya berbuat baik, melakukan hal yang baik, kok oh, tiba-tiba dia membenci saya begitu. Hmm, iya. Yeah. Tanpa ada angin Tanpa ada petir Tanpa ada hujan Tiba-tiba yeah. membenci saya mm -hmm. yeah. Nah ini Apakah Boleh saya membalas mm. Tanpa ada satu sebab Atau kita jumpai dia Kita bertanya langsung Apa sih penyebabnya mm. Atau kita biarkan ada Ya kita terus melakukan Hal-hal yang bermanfaat Dan hal-hal yang baik Ya. yang bersama. Kemudian Yang kedua Kita melihat kondisinya Ada seseorang Atau beberapa orang itu Dia Salatnya baik Bagus Tapi dengan tidak berjemah nah, Tapi Akalnya Kok tidak bisa mencerminkan Like, orang eh? selalu mm. yeah. Nah ini bagaimana cara kita pendekatannya untuk kita memperbaiki ya akhlaknya itu Apakah dengan sikap kita memberi contoh yang baik atau kita menasihati dia Nah ini mohonlah jawaban dari ustaz Iya yeah. Hmm. Mungkin hanya itu Ustaz ya Ya terima, Baik, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Amri sudah bergabung untuk hari ini Baik Ustaz sebelum kita jawab pertanyaan Pak Amri hmm. Mungkin bisa dilanjutkan yang tadi Bahwa sesungguhnya setiap persendian yang Allah berikan ini Harus kita jadikan sebagai nilai sedekah Nilai sedekah ya Dan itu adalah Rasulullah sendiri yang mengatakan ya hmm. Berbuat adil terhadap kedua orang yang yang sedang bertikai itu adalah bagian daripada sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya, angkat yeah. barang-barangnya mm -hmm. seperti saya ceritakan tadi di awal. Uh, ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Berkata baik juga sedekah. Menasehati orang, mengajak orang untuk kebaikan adalah bagian daripada sedekah. Yeah. Begitu pula dengan melangkahkan jalan berjalan kaki ke masjid. Mm. Dalam rangka menunaikan salat lima waktu yes. Secara berjamaah Itu setiap langkah kaki kita itu Allah nilai sebagai sedekah hmm. Serta menyingkirkan suatu rintangan di jalan Ada duri di jalan hmm. Ada sesuatu yang bisa menghalangi atau membahayakan pengguna jalan Kita singkirkan Itu akan bernilai sedekah Dalam pandangan Allah ta'ala yes. Artinya setiap orang muslim ini setiap apa yang dia dia lakukan itu tidak akan pernah sia-sia dalam hmm. pandangan Allah selama dia mau melakukannya dengan keikhlasan tentunya tidak me, uh, mengharapkan pamri disitu tidak mengharapkan pujian dari orang lain yeah. hmm. ya jadi saya kira demikian eh. terkait dengan uh, pertanyaan Bapak Amri bagus sekali Pak Amri semoga Bapak Amri mendapatkan keberkahan umur dari Allah min dan dimudahkan rezekinya eh terkait dengan hal itu karena mungkin ada sebahagian orang ketika kita berbuat baik orang tersebut merasa tersinggung ataupun e. merasa tidak enak eh e, apa namanya merasa susah dengan kebaikan yang yang orang lain kerjakan ini adalah karena faktor cemburu mungkin ketika kita berbuat baik Dipuji oleh orang, didengar sama orang lain, sama kawan kita, dia timbul kecemburuan. Dengan timbul kecemburuan, sehingga dia e, ketika bertemu dengan kita seperti ada sesuatu di hatinya, di hati orang tersebut, sehingga untuk diajak ngomong aja susah. Dilihat aja malah kadang dia menoleh nolah ke, ke, ke yang lainnya, ya. dirumin. Jadi orang-orang seperti ini, saya kira tidak perlu di uh, apa di ke pemikiran ataupun yeah. perlu di, di dipeduli sekali yang paling penting pekerjaan baik yang pernah yang kita lakukan itu berjalan terus mm -hmm. kecuali kalau memang orang tersebut sudah melakukan satu hal-hal yang bisa merugikan yeah. kita mm -hmm. itu harus kita pertanyakan harus kita jumpai orang tersebut pernah masalah ngelun sehingga muno-muno ngelun yeah. mm -hmm. ya, harus kita jumpai Kalaupun kita bisa memberikan manfaat ya kita sampaikan manfaatnya Terserah orang tersebut mau mendengar ataupun tidak mendengar itu terserah Yang paling penting tugas kita adalah menyampaikan kebaikan iya. Dan kita tidak pernah merasa marah ketika tidak dipedulikan Tidak pernah merasa kita e, dendam ketika orang tersebut e, menganggap setiap kebaikan yang kita kerjakan itu suatu keanehan bagi-bagi orang tersebut jangan-angan kita menganggap seperti itu kemudian ya, pertanyaan yang kedua ketika orang melihat orang lain orangnya pintar, ilmunya ada tapi ke masjidnya malas e, jamaah ke masjidnya aja malas apalagi jamaah ya. E, jadi saya kira orang-orang seperti ini itu harus kita nasihati yang pertama kita nasihati dan tidak perlu kita paksakan orang tersebut karna kata Rasulullah adin ad nasihat agama itu adalah memberi nasihat tugas kita adalah ayo ke masjid Ataupun dengan cara-cara yang lain dengan cara-cara tidak dengan mulut kita tapi dengan sikap kita ketika kita mau pergi ke masjid ada anak muda yang lagi duduk di situ kita hampiri kita lewat saja kita niat dalam hati untuk mengajak mereka nah ini adalah bagian daripada apa namanya kita memberi manfaat kepada orang lain bahagia daripada kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain sehingga ketika suatu saat nanti orang tersebut Allah kasih Hidayah disebabkan karena kebiasaan kita mengajaknya dengan cara-cara yang baik Apakah dengan secara lisan ataupun dengan cara sikap ataupun tingkah laku kita sendiri sederhana sekalian mungkin uh, ini adalah persoalan yang memang harus kita jadikan sebagai bahan bagi kita supaya kebaikan yang kita lakukan itu merupakan salah satu indikator kita terhadap kemanfaatan bagi orang lain jadi walaupun kita beribadah banyak sekali Dekat kita dengan Allah Namun belum Allah nilai ibadah kita sebelum Sisi kehidupan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain Mungkin itu Kemudian hal-hal uh, lain berkenaan dengan uh, uh, Apa namanya uh, hmm. Perbuatan Bapak, Bapak tersebut Bapak, ya. Yang paling penting kita jangan uh, Membalasnya Karena setiap hal-hal yang memang tidak bermanfaat tidak perlu kita balas. Tugas hmm. kita adalah menjadi menjadi bermanfaat. Apakah terhadap diri kita, terhadap anak istri kita ataupun terhadap lingkungan kita. Dan tidak perlu kita niatkan untuk dinilai hmm. oleh orang lain. Anak hmm. boleh ya ya oleh orang lain. Ya, harus di... penting. Mbak Pribadiro, bak keikhlasan ya. hati. Hmm. kalau ketika itu kita lakukan, nanti biar Allah sendiri yang akan membalas. Bagaimana di ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa falaha itu tadi ketika kita berbuat baik kita tentu akan menuai kebaikan. Nah, orang-orang yang cenderung berbuat jahat ini secara sunnatullah dia juga akan memperoleh baik. sesuatu yang memang tidak baik nantinya. Iya, demikian. Baik. Iya, luar biasa sekali Ustaz Haryal, saya teringat apa yang disampaikan uh, oleh Bupati uh, Barat Apa yang kamu akan memetik Apa yang kamu tanam ya, ya. Jadi sekali sunatullahnya Apa yang kita Lakukan apabila itu kebaikan ya, Insya Allah akan berbaik, berbalik kebaikan juga Nanti Ustaz, kita, Ustaz ya. Ya. Meskipun ada sedikit uh, Kontradiktif Dari segi orang yang melihatnya ya Ada yang tidak senang mungkin itu biasa, Ustaz, dalam, uh, kehidupan, itu biasa dalam kehidupan <laughs> Baik sebagai kesimpulan malam ini Ustaz uh, Sebagai kesimpulannya Memang keli kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu ataupun menolong sesama, itu dapat merugikan kita ya, hmm. Tersi tersita waktu kita, kalau kita punya harta, terkurangi harta kita, kalau kita yeah. punya tenaga pik dan pikiran juga, itu seolah-olah itu menyita, hmm. tapi pada dasarnya bukan itu uh, konsep memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan tadi, yeah. Kita sedang menanam kebaikan Untuk siapa? Tentu untuk diri kita sendiri Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita adalah menolong orang lain Ketika kita mampu menolong orang lain Maka sesungguhnya Allah sedang menolong kita InsyaAllah Amin hmm, yang ya. Kemudian yang kedua uh, Kita Punya profesi ya Punya pekerjaan yang berbeda-beda Jadi marilah kita manfaatkan Profesi pekerjaan kita itu umur yang masih tersisa ini dengan satu tujuan kita adalah menjadi pribadi yang memang bisa bermanfaat terhadap diri kita, keluarga dan juga orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan mudah ada manfaatnya. Ya, semoga kita semua yang mendengarkan malam ini Ustaz Syerial benar benar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ya jangan suruhkan kebaikan Ustaz untuk membaikan kita semua kadang-kadang banyak pertimbangannya Ustaz <tuh> kalau sekiranya saya buat kebaikan ini apa untungnya buat saya sering matematisnya seperti itu ya, ya sering matematisnya ya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> nama sebilal, yang mendengarkan malam ini tidak demikian Ustaz <tuh> insyaallah okay. terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan tausiah Sra BV malam ini Dengan tema kita Menjadi pribadi bermanfaat Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi peribadi bermanfaat Kita lakukan semua itu Hanya mengharap ridha Allah Bukan untuk mendapat pujian Di mata manusia Karena itu adalah bentuk ria Yang kita lakukan Sesungguhnya Allah sangat sangat tidak suka Kepada orang yang ria Saya Firza. Insya Allah kita akan berjumpa Di lain waktu Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung malam ini. Syedalun, wassalam.